nyetrom so terus ngomong yo kita goyang barang-barang nyubala ban FNP Indonesia buat WSL yang hadir Hasan terima kasih wajarakan bawang goyang dong Ha, ha, ha! Karena rezekinya tambah banyak